Pak Hari, selamat pagi Pagi Ya, silakan Pak komentar Anda Makin tinggi anggaran, makin besar korupsinya Makin kaya b e r a p a t n y a Terima kasih Terima kasih Pak Hari Pak Hadi, selamat pagi Pagi. Ya, silakan Pak komentar Anda Ya, ini ya Di birokrasi ini Lebih banyak pekerjaan para birokrat ini Sibuk m a s a n birokrasi Jadi untuk mengkulkan satu, satu proyek itu, w a d u itu nggak kayaknya sih fokusnya nggak jelas gitu mau, beba, mau bangun infrastruktur kan baru harus bebas i n lahan. w a k t u proses bebas lahan itu akan luar sekali. Belum lagi permainan d i antara orang-orang itu yang ingin mendapatkan lahan. Belum lagi koordinasi antar instansi. Semua instansi itu nggak nggak visinya nggak sama. Jadi semuanya、uh, ingin dilibatkan. Semuanya ingin, ingin Memberikan kontribusi, tetapi ujung-ujungnya mempersulit. Gitu, kita ada fokus untuk、ini. itu, kenyataan tuh di mana-mana begitu yang saya perhatikan. Jadi, semua ingin terlibat, sebanyak-banyak mungkin tiap-tiap i n d a situ terlibat. Kan di sana banyak n y ibu rupa di situ, semua ingin terlibat sehingga pekerjaan itu tidak, tidak cepat gitu. Jadi, itu masalah yang paling, paling rumit itu, katanya situ. Makanya. kalau memang bangun sebuah kutur sedikit mungkin instasi n yang terlibat gitu. jadi baru bisa cepat gitu. kalau banyak terlibat banyak pikiran banyak usulan banyak ngomong doang jadi ya, kerja di lapangan gak ada、gitu. kerja di lapangan tukang sapu itu aja gaji malah orang yang paling b e r j a g a sebenarnya orang yang kerja-kerja di, di bawah tapi di buruk-buruk itu makin tinggi p e j a b a t a n n y a makin tinggi korupsinya makin kerjanya gak jelas gitu. Selesai ya terima kasih Pak Hadi kemudian Pak d a n i selamat pagi p a g mbak. y a selamat p a g Bagaimana dananya nggak mengkay? Kalau di pemerintahan itu kan makapnya luar biasa. Saya ini dua puluh tahun kerja sebagai suplier di salah s a banyak BUMN. a y a kalau jual barang, kalau harganya e nggak dua kali lipat, e nggak apa kali beli. Nah, b i t u kira-kira. Jadi jangan kaget kalau anggaran itu selalu luar biasa. Terima kasih. i a terima kasih Pak Dani. Kemudian Pak Alex, selamat pagi. Intinya gini bu,、uh, semua pejabat s e Indonesia, semua para pencuri uang negara, semua bu. トランシーズンは tidak akan mencukupi gitu pasti akan diambil untuk korupsi begitu a j a terima kasih Pak d i m o t e p a a r i f selamat siang siang Bu ya, saya ingin komentari ya saya s e n a d a dengan p e n e r b a n g a pertama dan juga saya mau tambahkan bahwa、uh, infrastruktur yang sekarang ada kemudian budget yang mendatang itu selalu dipakai hanya untuk meninggikan meninggikan jalan bukan untuk mempelebar memberikan ruang kepada misalnya、uh, Uh, pengendara motor Atau pejalan kaki Jadi lebih manusiawi atau atau、uh, l e b Ibaratnya h i lebih bermoral lah Daripada pejalan kaki begitu、uh, Kesusahan Mau jalan aja bisa diserempet motor Kemudian motor bisa diserempet mobil Gitu loh Jadi infrastruktur dananya begitu besar Tapi dikorupsi Sehingga hanya bisa cukup untuk meninggikan Setiap tahun hanya meninggikan jalan Gitu loh sedangkan pemukiman yang dilaluinya makin lama makin rendah gitu terima kasih terima kasih Pak Arif Padi Bio selamat siang、oh, nanti a n g i n y a ke kanan s a p a Pak Dibio Halo selamat siang iya silakan Pak Dibio oh ini jawabnya itu k a r e n pemerintahnya pembaginya anggaran tidak merata pertama kedua anggarannya tidak semuanya diturunkan banyak yang dibungakan karena takut d i k o r e k s i oleh p i m p r o nomor tiga adalah bahwa